Bye. Uh -huh. something come back. Jadi kali ini aku ngapain lagu Something Just Like This uh, dari The Chainsmokers featuring Coldplay. Jadi aku ngapain lagu ini karena waktu itu aku sempet ngadain quote gitu di Instagram dan uh, ternyata si Something Just Like This sama That's What I Like ini enggak beda jauh cover-nya. Jadi aku pilih yang Something Just Like This karena ini waktunya mepet banget, so aku cari yang musiknya lebih gampang gitu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 So, see you in the next video. Bye-bye!